Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ghofiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa min sayyati amalina. Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudlil falahadiyalah Ashhadu an la ilaha illallah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 yang berat disembah dan diibadai Kecuali Allah Tidak ada sekutu baginya Dan aku bersaksi bahasanya Muhammad Adalah hamba Allah Dan juga Rasulnya Salawat dan salam Semoga senantiasa Allah SWT Limpahkan Kepada beliau Para sahabat beliau Dan orang-orang Yang mengikuti mereka dengan baik Sampai akhir zaman Hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT Materi yang akan kita sampaikan Pada suara hari yang berbahagia ini Adalah tentang Tata cara bersuci Atau At-Taharah Dan ilmu ini Yaitu mengilmui tentang tata cara bersuci atau taharah Hukumnya adalah wajib a'in Wajib a'in Bagi setiap muslim Dan juga muslimah Untuk mempelajari ilmu yang satu ini Kenapa demikian Karena taharah Atau bersuci Adalah salah satu Syarat Sahnya sholat Bersuci Atau taharah Adalah salah satu Dari syarat sahnya sholat Yang tidak sah Salat seseorang Baik fardu maupun sunnah Kecuali Dalam keadaan suci Rasulullah SAW bersabda Di dalam hadis yang sahih La yakbalullah Salat ahadikum, jika ahadtha, hatta yatuwza. Allah S.W.T tidak menerima salat salah seorang di antara kalian apabila dia berhadat sampai dia berwudhu. Menunjukkan kepada kita bahasanya salat seseorang. Yang dalam keadaan berhadas Tidak suci Tidak diterima oleh Allah Subhanahu SWT Sampai dia bersuci Dan cara untuk bersuci Di antaranya adalah dengan berwudu Apabila hadasnya adalah hadas yang kecil Atau mandi Apabila hadasnya adalah hadas yang besar dan tayamum ini adalah pengganti dari wudu dan juga mandi. Dan insya Allah pada sore hari yang berbahagia ini, pelan-pelan kita akan mempelajari satu persatu dari tata cara berwudu, mandi, dan juga tayamum. Yang pertama adalah berwudu al wudu secara bahasa artinya di dalam bahasa kita adalah an nadzafah yaitu kebersihan adapun secara istilah syariat maka yang dimaksud dengan al wudu adalah menggunakan air yang mensucikan pada Anggota-anggota badan yang khusus Dengan maksud untuk Beribadah kepada Allah SWT Ini yang dimaksud dengan Berwudu Baik secara bahasa Maupun secara istilah Dan hukum berwudu Ada di antaranya yang wajib Dalam beberapa keadaan dan ada diantaranya Yang hukumnya sunnah Wudu menjadi wajib hukumnya Seperti ketika seseorang Akan melaksanakan Solat fardu Dan dia dalam keadaan tidak suci Maka dalam keadaan seperti ini wudu menjadi wajib Karena tidak mungkin Dia bisa melaksanakan Salat fardu tersebut Kecuali dalam keadaan bersuci Dan terkadang wudu menjadi sunnah Itu dianjurkan Apabila dikerjakan maka itu afdal Dan apabila tidak dikerjakan Maka yang demikian tidak Menjadikan pelakunya berdosa Seperti berwudu Sebelum tidur Maka kita disunahkan Dianjurkan Dalam keadaan suci Itu berwudhu sebelum tidur Demikian pula Disunahkan, dianjurkan Kita memperbaharui Wudhu kita Masuk waktu sholat fardu Dan seseorang sudah dalam keadaan suci Masuk waktu sholat asar misalnya Sedangkan wudu dia Untuk sholat zuhur Masih ada Artinya dia belum batal Maka dalam keadaan seperti ini Yang afdal Yang utama Adalah memperbaharui Wudhunya kembali Dan hukumnya bukan wajib Seandainya dia lakukan berwudu kembali, maka itu adalah afdal dan lebih utama. Dan seandainya dia tidak mengerjakannya dan langsung melakukan salat Asar dengan wudu yang dia pakai untuk melakukan salat Zuhur, maka yang demikian itu adalah mencukupi. Dan berwudu ini memiliki keutamaan yang besar Disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih Dan dia adalah termasuk Amal soleh Yang seseorang Diberikan pahala Ketika dia mengerjakannya Di antara keutamaannya Adalah apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW Di dalam hadis yang sahih Inna ummati Yuda'awna yawmal qiyamati Ghurran muhajjalin Sesungguhnya umatku Akan dipanggil Pada hari kiamat Dalam keadaan Ghurran muhajjalin Jadi masuk dengan ghurran Diambil dari kata Ghurrah Dan ghurrah Adalah warna putih yang ada di kepala kuda, ini pada asalnya, warna putih. Yang ada di kepala kuda, muhat jalil berasal dari kata tahjil, yang artinya adalah warna putih. Yang ada di kaki kaki kuda. Beliau shallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya umatku akan dipanggil pada hari kiamat dalam keadaan ghurran muhajjalin yaitu bercahaya kepalanya dan juga tangan serta kakinya min atharil wudhu kenapa bercahaya karena itu adalah bekas wudhu mereka di dunia menunjukkan tentang keutamaan berwudhu dan bahasanya di hari kiamat umat Islam yaitu umatnya Rasulullah Nya Alaihi Wasallam akan dipanggil pada hari tersebut dan yang membedakan antara mereka dengan umat yang lain adalah bekas butut mereka di kepala tangan dan juga kaki mereka di antara keutamaan berwudu yang lain bahasanya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis yang sahih, ida tawallu muslim al Muslim awal Mu'min, f ghasl wajahu, min wajhi, kullu kati'at nazar ilayha b aynih, ma al-ma, akhir katur ma Apabila seorang hamba Muslim atau Mu'min berwudhu dan membasuh wajahnya maka akan keluar dari wajahnya semua dosa yang pernah dilakukan oleh kedua matanya yaitu pandangan-pandangannya haram dosa yang dilakukan oleh kedua matanya akan hilang akan pergi akan keluar ma'al ma' au ma'a akhir ma' bersama air atau bersama tetesan air yang terakhir. Kemudian beliau salah mengatakan, Fa'idah ghos salayyadaih dan apabila dia mencuci kedua tangannya, Khurajamin yadaihi kullu qatirin kana batashadhha yada' ma'al ma'au ma'akhir qatirin ma'. Dan apabila dia membasuh kedua tangannya, Maka akan keluar dari kedua tangannya seluruh dosa Yang pernah dilakukan oleh kedua tangan tersebut Bersama air Dan juga atau bersama tetesan air yang terakhir Kemudian Bila SAW mengatakan Dan apabila dia Mencuci, membasuh kedua kakinya Maka akan keluar Dari kedua kakinya seluruh dosa yang pernah dilakukan oleh kedua kakinya tersebut Kemudian beliau s.a.w mengatakan Hatta yakhrujana qiyan minadzunuk Sehingga orang tersebut Menyelesaikan wudunya Dalam keadaan bersih dari dosa Menunjukkan kepada kita Hadirin yang dimuliakan oleh Allah s.w.t Menyelesaikan wudunya Bahwasannya diantara keutamaan berwudhu Adalah akan menghilangkan dosa-dosa kita Semakin kita rajin menjaga wudhu kita Maka tentunya akan semakin bersih diri kita dari dosa Sekali lagi ini menunjukkan tentang keutamaan berwudhu Dan Rasulullah SAW Telah mengajarkan kepada kita tata cara berwuduk. Para sahabat radlallahu anhum telah menyampaikan kepada kita apa yang mereka lihat dari wudhu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu seorang Muslim dan juga Muslimah tidak ada yang bisa dilakukan lakukan. Kecuali meniru Rasulullah SAW di dalam tata cara berwudunya. Uthman bin Affan radhiallahu anhu, khalifah yang ketiga, beliau pernah mengajarkan kepada sebagian murid-muridnya tentang apa yang dia lihat dari wudhu Rasulullah SAW. Kemudian Uthman bin Affan radhiyallahu setelah mengajarkan tata cara berwudu tersebut beliau mengatakan Rasulullah sallallahu bersabda Man tawaddaa nahwa wudhu'i hadza thumma shalla raq'atain la yuhaddithu fihi ma nafsah ghufir lahu ma taqaddama min dambi Berang siapa yang berwudhu Seperti wudhuku ini Yaitu seperti wudhunya Rasulullah SAW Kemudian dia sholat Dua rakaat Dalam keadaan khusyuk Tidak berbicara dengan dirinya sendiri Maka akan diampuni dosanya Yang telah lalu Berang siapa yang berwudhu seperti wudukku ini menunjukkan tentang keharusan kita untuk meniru wuduknya Rasulullah SAW. Kemudian dia sholat dua rakaat dalam keadaan khusyuk, maka akan mendapatkan pahala, diampuni dosanya yang telah lalu. Dengan syarat yang pertama berwuduk seperti wuduknya Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua Melakukan sholat dua rakaat. Dan ini yang dinamakan dengan sholat wudhu. Kemudian syarat yang ketiga. Dia dalam keadaan khusyuk. Di dalam melakukan sholat tersebut. Apabila kita lakukan. Maka pahlannya besar. Akan diampuni dosanya yang telah lalu. Ini menunjukkan kepada kita. Tentang keutamaan berwudhu. Dan juga keutamaan mengikuti. Sunnah Rasulullah Sallam Di dalam masalah wudhu ini Apa yang kita lakukan Sebelum kita berwudhu Di antaranya Adalah mempersiapkan Air yang sah Untuk digunakan berwudhu Apa air yang sah Itu air Yang suci Dan mensucikan Air yang suci Artinya tidak najis Dan air tersebut adalah air yang mensucikan Seperti misalnya Air hujan Atau mata air Atau air laut Atau air sumur Maka ini adalah air yang suci Dan juga mensucikan Karena air-air tersebut keadaannya seperti ketika dia diciptakan. Maka ini adalah air yang suci dan juga mensucikan. Di sana ada air yang suci akan tetapi tidak mensucikan. Ada air yang suci tetapi tidak bisa mensucikan dan tidak boleh digunakan untuk berwudu dan apabila berwudu dengan air tersebut Maka wudhu kita tidak sah Seperti misalnya Air teh Atau air kopi Atau air sirup Maka ini adalah air yang suci Bukan najis Akan tetapi air-air tersebut Tidak bisa digunakan untuk bersuci Dia adalah air yang suci Akan tetapi tidak mensucikan jadi sebelum kita melakukan wudu maka kita siapkan air yang suci dan juga mensucikan Di antara yang kita lakukan adalah membersihkan badan dari bahan-bahan atau benda-benda yang bisa menghalangi sampainya air wudu tersebut kepada anggota badan seperti misalnya cat atau kitek, atau adonan, atau minyak, atau benda-benda yang lain yang menghalangi sampainya air kepada anggota badan kita. Di antara yang kita lakukan sebelum berwudhu adalah melakukan niat dan niat hadirnya dimuliakan oleh Allah swt. Adalah apa yang ada di dalam hati kita Dan ini adalah disepakati Oleh seluruh imam madhab Madhab yang empat maupun yang lain Bahwasannya niat Ini adalah apa yang ada di dalam hati kita Dan niat secara bahasa Artinya adalah azmul qalb Yaitu azam dan kehendak hati Maka itulah yang dinamakan dengan niat Apabila seseorang sudah berniat Berazam di dalam hatinya Untuk berwudhu Maka berarti dia sudah melaksanakan niat ini Dan bukanlah niat Apa yang diucapkan oleh seseorang Seandainya seseorang mengucapkan Sesuatu yang dia anggap itu adalah niat Sementara di dalam hatinya dia tidak berniat Maka itu tidak sah Dan dia tidak dinamakan berniat Meskipun dia mengucapkan Ucapan tersebut Sampai dia berniat Dan bergendak di dalam hatinya Jadi niat Di dalam bahasa Arab Adalah sesuatu yang ada di dalam hati kita Seandainya sebelum kita melakukan gerakan-gerakan wudhu Yang ada di dalam hati kita adalah kehendak Melakukan gerakan-gerakan tersebut Dengan niat untuk berwudhu Maka itu sudah dinamakan berwudhu Rasulullah SAW bersabda Innama'l-a'malu bin niat Sesungguhnya amalan-amalan adalah dengan niat Amalan atau amal soleh yang tidak dikerjakan dengan niat Maka amalan tersebut tertolak Berwudu, sholat, haji Berpuasa Dan juga ibadah-ibadah yang lain Maka disyaratkan untuk niat di dalamnya Poin yang selanjutnya Adalah tentang rukun-rukun wudu atau dinamakan dengan Furudul wudhu Perkara-perkara Yang harus dilakukan Ketika berwudhu Dan apabila ditinggalkan Maka wudhunya tidak sah Perkara-perkara Yang harus wajib dilakukan ketika berwudhu Dan apabila Tidak dilakukan Maka wudhunya tidak sah dan jumlahnya ada enam. Ini kalau kita sudah lakukan, meskipun kita tidak melakukan yang lain, maka insyaAllah Allah kita sudah sah. Yang pertama adalah membasuh wajah. Allah subhanahu wa taala berfirman, Ya iyyuhaladina amanu idha kumtum ilal salah fagsilu wujuhakum. Wahai orang-orang yang beriman Apabila kalian hendak melakukan sholat Maka adalah kalian Membasuh, mencuci Wajah kalian Menunjukkan bahasanya Di antara rukun-rukun wudhu Di antara perkara Yang diwajibkan ketika berwudhu Adalah membasuh Dan mencuci wajah Dan jadi masuk dengan wajah Adalah daerah Antara tempat tumbuhnya rambut Sampai janggut kita ya Tempat tumbuhnya rambut di atas Sampai janggut kita Dan apabila seseorang memiliki jenggot Maka ini dimaksud dengan wajah Adalah sampai ujung jenggotnya Ini adalah batas wajah Atas maupun bawah Adapun batas wajah ke arah samping maka dari pangkal telinga yang kanan sampai pangkal telinga yang kiri. Makanya adalah batas wajah ke arah samping. Inilah dinamakan dengan wajah. Kewajiban kita adalah membasuh Wajah tersebut Dan meratakannya Dan ini adalah sebuah kewajiban Dan termasuk wajah Adalah mulut Dan juga hidung kita Ini adalah anggota badan Yang termasuk wajah Oleh karena itu termasuk kewajiban Adalah membasuh Mulut kita dan juga hidung kita Membasuh mulut Dinamakan dengan matmadah Yaitu berkumur-kumur Oleh karena itu sebagian ulama Mengatakan bahwasanya berkumur-kumur Ketika berwudhu Adalah termasuk rukun Apabila seseorang berwudhu Dan tidak berkumur-kumur Maka tidak sah wudhunya Karena mulut Ini adalah termasuk wajah Sementara Allah Swt telah berfirman, Fagsilu wujuhakum. Hendaklah kalian membasuh, mencuci wajah kalian, dan termasuk di antaranya adalah memasukkan air ke dalam hidung yang dinamakan dengan al istinshak. Maka ini adalah termasuk kewajiban Sebagian ulama mengatakan, apabila seseorang tidak beristinsyak memasukkan air ke dalam hidung Berarti dia tidak sah wudunya Karena hidung adalah termasuk bagian wajah Yang diharuskan untuk dicuci atau dibasuh Itu yang pertama Yaitu membasuh wajah kita Kemudian yang kedua Adalah membasuh atau mencuci Kedua tangan kita Sampai kedua siku Allah SWT berfirman wa Wa'aydiyakum ilal marafiq Dan dalam kealaman mencuci Kedua tangan kalian Sampai mirfak Dan yang dimasuk dengan mirfak Adalah kedua siku Dan siku adalah termasuk Bagian tangan yang diharuskan untuk dicuci atau dibasuh. Dan yang dimaksud dengan tangan adalah dimulai dari ujung jari kita. Termasuk diantaranya kuku. Dan yang diwajibkan untuk dibasuh adalah sampai kedua siku kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "illal marafiq" sampai siku. Dan jadi masuk dengan ilah atau sampai di sini adalah bersama. Artinya siku adalah termasuk anggota badan atau tangan yang harus terkena air. Kemudian di antara rukun-rukun wudu adalah mengusap kepala. Allah subhanahu wa berfirman: Wa msahu dan kemudian Hendaklah kalian Mengusap Kepala kalian Ketika Allah menyebutkan Wajah dan juga tangan Allah menggunakan kalimat Faghasilu Yang artinya adalah mencuci Tapi ketika Allah SWT menyebutkan Kepala Maka Allah menggunakan kalimat Wamsahou yang artinya mengusap dan tentunya beda antara mencuci dengan mengusap karena mencuci berarti kita menggunakan air kita mengambil air kemudian kita cuci anggota badan tersebut dengan air adapun yang dimaksud dengan mengusap maka kita mengambil air kemudian kita buang air tersebut Baru setelah itu kita usap Kepala kita Maka ini yang, yang dinamakan dengan mengusap Jadi kepala bukan dicuci Akan tetapi diusap Wamsahu biru'usikum Tidaklah kalian mengusap kepala kalian Bukan dicuci Dan jadi masuk dengan kepala adalah dari tempat tumbuhnya rambut ke belakang sampai ke tengkuk kita maka ini adalah yang dimaksud dengan kepala yang ada di dalam ayat ini itu diwajibkan untuk diusap kita usap dari depan sampai belakang adapun telinga Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahawa telinga adalah termasuk kepala. Telinga kita atau kedua telinga kita adalah termasuk kepala, bukan termasuk wajah. Telinga kita bukan termasuk wajah. Kenapa harus kita bedakan? Apabila telinga adalah termasuk kepala maka yang kita lakukan terhadap telinga adalah mengusapnya Adapun kalau dia termasuk wajah maka yang kita lakukan terhadap telinga kita adalah mencucinya Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan di dalam hadis yang sahih al-udhunani minar ra's -ra Kedua telinga adalah termasuk kepala Artinya kalau termasuk kepala Maka yang kita lakukan terhadap telinga kita Adalah mengusapnya Dan ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW Dan juga para sahabat Mereka mengusap Kedua telinganya Dan caranya nanti akan kita Sampaikan Kemudian yang keempat Di antara rukun-rukun wudu Adalah mencuci Kedua kaki Allah Subhanahu berfirman wa arjulakum ilal ka'bain dan adalah kalian mencuci kedua kaki kalian sampai kedua mata kaki dan mata kaki makruf insyaallah semuanya tahu diwajibkan bagi kita untuk mencuci kedua kaki kita sampai kedua mata kaki dan jadi masuk dengan kaki adalah dimulai dari Ujung jari kaki Termasuk diantaranya Kuku-kuku Yang ada di dalam kaki kita Ini harus dibasuh Dan harus dicuci Bukan diusap Sampai kedua mata kaki Artinya kedua mata kaki kita Termasuk anggota Yang harus terkena air Tidak boleh seseorang Hanya membasuh dan mencuci Kedua kakinya hanya sampai sebelum kedua mata kaki Kedua mata kaki harus Dibasuh Dan terkena air Ini adalah Rukun wudhu yang keempat Yaitu membasuh Kedua kaki Sampai kedua mata kaki kita Kemudian yang kelima Di antara Rukun-rukun wudhu adalah at-tartib Yaitu tertib Berurutan Di dalam melakukan gerakan-gerakan wudhu Mulai dari Membasuh wajah Kemudian kedua tangan Kemudian kepala Kemudian kaki Maka ini semua harus dikerjakan Dengan berurutan sesuai dengan apa yang Allah Swt sebutkan di dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan wajah kemudian tangan kemudian kepala baru kemudian kaki dan Rasulullah SAW selama hidup beliau melakukan wudu tidak pernah melakukan wudu selain dari urutan tersebut semua wudhu yang boleh lakukan dan diceritakan oleh para sahabat urutannya demikian. Oleh karena itu tidak boleh seseorang berwudhu dengan membalik-balik urutan. Mulai dari kaki kemudian tangan kemudian wajah maka ini tidak diperbolehkan meskipun hasilnya sama akan tapi dia telah meninggalkan Salah satu di antara rukun-rukun wudu yaitu tertib berurutan di dalam melakukan wudu tersebut. Kemudian yang keenam di antara rukun-rukun wudu adalah al-muwalah yaitu melakukan gerakan-gerakan tersebut secara berturut-turut. Maksudnya adalah tidak boleh terlalu lama Antara satu gerakan Dengan gerakan berikutnya Antara membasuh wajah Dengan membasuh tangan Tidak boleh terlalu lama Antara membasuh tangan Dengan mengusap kepala Tidak boleh jaraknya terlalu lama Maka ini yang dinamakan dengan Al-Mu'alah Yaitu berturut-turut Di dalam melakukan Tata cara atau gerakan-gerakan wudhu tersebut Apabila tidak berturut-turut Artinya jarak antara satu dengan yang lain terlalu lama Maka wudhunya tidak sah Seperti orang Yang mengusap Kepalanya Kemudian dia melakukan aktivitas yang lain. Memasak terlebih dahulu atau ke warung terlebih dahulu. Kemudian setelah itu baru mencuci kedua kakinya. Maka ini berarti dia telah meninggalkan salah satu di antara rukun-rukun wudu yaitu berurut-urut atau berturut-turut. Yang wajib dan merupakan rukun Adalah melakukan Gerakan-gerakan tersebut Secara berturut-turut Yaitu Tidak ada Selang waktu yang terlalu banyak Yang terlalu lama Antara satu gerakan Dengan gerakan-gerakan yang lain Ini adalah Enam perkara Yang apabila kita lakukan Maka berarti kita sudah melakukan perkara-perkara yang paling penting Di dalam wudhu yang dinamakan dengan rukun-rukun wudhu Atau furudul wudhu Wudhu kita sah Karena kita sudah melakukan perkara-perkara yang wajib, yang paling penting Di dalam wudhu tersebut Di sana ada perkara-perkara yang disunahkan yang dianjurkan ketika berwudu. Hukumnya tidak wajib. Namun apabila dikerjakan maka akan semakin sempurna wudu yang kita kerjakan dan kita akan mendapatkan akan mendapatkan pahala yang lebih besar. Di antaranya yang pertama adalah melakukan siwak sebelum berwudu. Iaitu membersihkan gigi kita mulut kita sebelum kita berwudu Rasulullah sallallahu bersabda laula an asyukka ala ummati la amartuhum biswak inda kulli wudu kalau tidak takut memberatkan umatku nisa' aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali mereka berwudu yaitu membersihkan mulutnya, membersihkan giginya setiap kali mereka berwuduk Dan ini hukumnya sunnah Kemudian di antaranya yang kedua adalah membaca tasmiyah yaitu mengucapkan bismillah sebelum kita berwuduk Maka mayoritas ulama berpendapat bahwasanya membaca tasmiyah ini Iaitu mengucapkan Bismillah sebelum berwuduk. Hukumnya adalah sunnah. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW, la wudhu liman lam yadkuris mallahe Tidak ada wudhu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah Swt sebelum berwuduk. Maksudnya adalah tidak ada wudhu yang sempurna. Bagi orang yang Tidak menyebut nama Allah SWT sebelumnya Menunjukkan kepada kita Bahwasannya disunahkan sebelum kita Berwudu mengucapkan Bismillah Dan harus kita bedakan antara Basmalah Dengan tasmiyah. Tasmiyah adalah mengatakan Bismillah Sedangkan Basmalah adalah Bismillahirrahmanirrahim Yang disunahkan sebelum berhuduk Adalah mengucapkan tasmiyah, Yaitu mengatakan Bismillah Dan bukan mengatakan Bismillahirrahmanirrahim Dan ini sekali lagi Hukumnya adalah sunnah Apabila dikerjakan Kita mendapatkan pahala Dan apabila tidak Maka kita tidak berdosa di antara perkara yang disunahkan Ketika berwuduk adalah Mencuci Kedua telapak tangan kita Sebelum kita berwuduk Tadi kita sebutkan Yang pertama kali kita lakukan Adalah mencuci wajah kita Disunahkan sebelum kita berwuduk Sebelum kita mencuci wajah kita Untuk mencuci Kedua telapak tangan dan telapak tangan masing-masing dari kita yang salah tahu, yaitu sampai pergelangan tangan. Ini yang dimaksud dengan kedua telapak tangan. Ini disunahkan dicuci sebelum kita melakukan mudik. Kemudian di antara yang disunahkan adalah berlebih-lebihan ketika berkumur-kumur. Dan juga memasukkan air ke dalam hidung Maksudnya berlebihan-lebihan adalah bersungguh-sungguh Di dalam berkumur-kumur Dan bukan hanya sekedarnya Demikian pula ketika Memasukkan air ke dalam hidung Bersungguh-sungguh memasukkan air Ke dalam hidung tersebut Dalilnya adalah Sabda Nabi SAW Wabalik fil istin Illa antaku nasa'iman Tidaklah engkau bersungguh-sungguh Di dalam beristinsyat Yaitu memasukkan air ke dalam hidung Kecuali engkau dalam keadaan berpuasa Kalau dalam keadaan berpuasa Maka kita tidak tidak diperbolehkan Untuk berlebihan Di dalam berkumur-kumur Dan juga di dalam beristinsyat Yaitu memasukkan air ke dalam hidung. Di antara perkara yang disunahkan adalah menggosok anggota badan yang kita basuh atau kita usap. Seperti ketika kita membasuh wajah kita, maka sunahnya adalah digosok. Bukan hanya sekedar ditaruh air. Demikian pula ketika kita mencuci kaki kita Maka sunnahnya adalah kita kosong dengan tangan kita Bukan hanya kita siram dengan air Dan ini hukumnya adalah sunnah Dianjurkan Kemudian di antara yang disunnahkan Adalah mendahulukan anggota badan sebelah kanan Sebelum yang kiri Ketika kita Mencuci kedua telapak tangan sebelum berwuduk Ketika kita mencuci Kedua tangan kita Dan kedua kaki kita Maka yang didahulukan adalah Anggota badan sebelah kanan Kita cuci Kedua tangan kita Tangan sebelah kanan Tiga kali Baru setelah itu kita cuci Tangan kiri kita Tiga kali Demikian pula bagian kaki kita cuci kaki kanan kita 3 kali baru setelah itu kita cuci kaki kiri, kaki kiri kita 3 kali dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam atau ucapan Aisyah radhiyallahu anha kana yuhibbu at-tayammuna fi tan'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullihi beliau radhiyallahu anha menceritakan Bahasanya Rasulullah SAW Dahulu lebih mencintai Untuk mendahulukan Anggota badan sebelah kanan Ketika beliau memakai sandal Ketika memakai sandal Maka sunnah Rasulullah SAW Adalah mendahulukan kaki kanan Demikian pula ketika beliau Menyisir Maka didahulukan, beliau mendahulukan kepala bagian kanan. Wathuhuri demikian pula ketika beliau bersuci, maka beliau juga mendahulukan anggota badan sebelah kanan. Wafisha nihi kulih dan juga seluruh urusan beliau menunjukkan kepada kita tentang disunahkannya kita mendahulukan. Bagian badan sebelah kanan ketika beruduk Dan apabila seseorang tidak melakukannya Seperti misalnya mendahulukan Tangan kiri Sebelum tangan kanan Atau melakukan kanan kiri Kemudian kanan kiri Kemudian kanan kiri Maka yang demikian sah Cuma sunnahnya Dia melaksanakan yang kanan dulu Baru setelah itu dia mencuci Anggota badan sebelah kiri di antara perkara yang disunahkan dan dianjurkan Adalah membasuh Wajah Tangan Dan juga kaki tiga kali Dan ini hukumnya sunnah Dan yang wajib adalah satu kali Artinya seandainya Seseorang berwudu Satu kali satu kali Ketika dia mencuci tangan Membasuh wajah Dan juga kaki Maka wudunya sah Yang penting Airnya merata Kepada anggota badan tersebut Jadi minimal adalah Membasuh satu kali Tapi sunnahnya Adalah membasuhnya tiga kali Dan boleh dia membasuh dua kali Satu kali satu kali Atau dua kali dua kali Karena ini pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW pernah beliau berwuduk satu kali satu kali basuhan dan pernah beliau membasuh kedua tangan wajah dan dan kedua kaki beliau dua kali dua kali adapun kepala maka tidak ada hadis yang sahih bahwasanya beliau mengusapnya lebih dari satu kali semua hadis yang menyifatkan tentang Sifat wudhu Rasulullah SAW Hanya menyebutkan Beliau mengusap kepala beliau Satu kali saja Untuk yang lain Maka tadi sudah kita katakan Boleh kita kerjakan sekali-sekali Dua kali-dua kali Ataupun tiga kali Dan ini yang afdal Kemudian selanjutnya Di antara perkara yang disunahkan Adalah Membaca zikir dan juga doa setelah berwuduk yaitu membaca syahadat asyhadu allahi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh asyhadu allahi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ini adalah doa atau zikir yang kita baca setelah kita melakukan wudhu Dan Rasulullah SAW bersabda Barang siapa Atau apabila Tidaklah salah seorang di antara kalian yang berwudhu Kemudian memperbaiki wudhunya Kemudian membaca doa ini Yaitu Asyadu an la ilaha illallah Wahdahu la syarikalah Wa asyadu anna muhammad dan abduhu wa rasuluh Illa futiha selahu Abu jannah Al-thamaniyah Kecuali akan dibuka baginya Delapan pintu surga Ya Min ayyi hasya Silahkan dia memasuki pintu surga Dari Pintu mana saja Silakan dia memasuki surga Dari pintu mana saja Yang dia kehendaki Pahala yang besar ini Diberikan bagi orang Yang berwudhu dan memperbaiki Wudhunya Artinya memperbaiki wudhu berwudu sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW Kemudian dia membaca doa ini, maka pahalanya demikian besarnya. Di antara zikir yang kita baca setelah berwudu sebagaimana dalam hadis yang lain adalah mengatakan Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahirin Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat dan jadikanlah aku termasuk Orang-orang yang bersuci Ini adalah Di antara zikir Yang dibaca ketika Setelah berwuduk Dan apa yang kita sebutkan Terakhir ini adalah termasuk Perkara-perkara yang mustahab Yang dianjurkan Ketika berwuduk Dengan demikian Kita sudah menyelesaikan tentang Tata cara berwuduk Dan kita ulangi Secara global Tata cara berwuduk yang sesuai dengan sunnah Rasulullah S.A.W Dengan kita gabungkan antara perkara yang wajib Dan juga perkara yang sunnah Pertama kali kita siapkan Air yang suci dan juga mensucikan Kemudian kita bersihkan anggota badan kita Dari benda-benda atau bahan-bahan Yang menghalangi sampainya air Kemudian kita berniat Kemudian kita membaca tasmiyah yaitu bismillah. Kemudian setelah itu kita mencuci telapak tangan sebelah kanan tiga kali. Kemudian mencuci telapak kiri kita, telapak kanan kiri kita tiga kali. Kemudian setelah itu kita berkumur-kumur dan juga memasukkan air ke dalam hidung. Dan sunnahnya kita mengambil air Dengan tangan kanan kita Kemudian kita masukkan Sebagian air ke dalam Mulut Dan sebagian air ke dalam hidung kita Kemudian setelah itu Kita keluarkan Air yang ada di dalam mulut Dan juga di dalam hidung Ke arah sebelah kiri Dilakukan tiga kali Dengan berlebih-lebih Atau bersungguh-sungguh Kemudian setelah itu kita membasuh wajah kita Tiga kali Kemudian setelah itu kita mencuci Tangan kanan kita Tiga kali Dari ujung jari sampai siku Dan sunahnya adalah digosok Kemudian setelah itu kita membasuh tangan kiri kita Tiga kali Dengan digosok Kemudian setelah itu kita mengusap Kepala kita Dan sunnahnya Kita mulai dari bagian depan Kita ambil air Kemudian kita Lepaskan air tersebut Kemudian sisanya kita gunakan untuk mengusap Kita mulai dari depan Kemudian kita gerakkan ke belakang Sampai ke tengkuk kita Baru setelah itu kita Kembalikan lagi ke depan Baru setelah itu kita kembalikan Ke depan Kemudian setelah itu kita masukkan kedua telunjuk kita ke dalam lubang telinga. Kita masukkan ke dalam lubang telinga. Kemudian setelah itu kita mengusap bagian belakang dari telinga kita dengan kedua jempol kita. Jadi seperti ini. Ya, ini yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dari depan kemudian ke belakang. Kemudian setelah itu ke depan lagi, baru setelah itu beliau mengusap telinga dengan cara yang kita sebutkan. Dimasukkan dua jari telunjuk ke dalam lubang telinga, baru setelah itu kita mengusap punggung telinga kita dengan dua jempol kita. Ini dilakukan sekali saja, kemudian setelah itu kita membasuh kaki kanan kita, tiga kali sampai kedua Mata kaki Kemudian kaki kiri tiga kali Sampai kedua mata kaki Kemudian setelah itu kita Membaca zikir Asyadu alla ilaha illallah Wahdahu la syarikalah Wa asyadu anna muhammadan Abduhu wa rasuluh Allahumma ja'alni minat tawabina Wa ja'alni minal mutatahirin Dan tidak ada keterangan Dari rasulullah salam atau para sahabat bahwasanya Rasulullah SAW Mengangkat kedua tangan Ketika membaca doa ini Oleh karena itu sunnahnya Kita membaca doa tersebut Atau zikir tersebut Tanpa kita mengangkat kedua tangan Membaca syahadat tadi Dan membaca doa Allah Maja'alni minatawabina Maja'alni minal mutathahirin Tanpa mengangkat kedua tangan Dengan demikian Kita sudah melaksanakan Wudhu sesuai dengan wudhu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian selanjutnya adalah perkara-perkara yang membatalkan wudhu seseorang. Di antaranya, yang pertama adalah apa yang keluar dari salah satu dari dua jalan, yaitu kubul yang ada di depan dan juga dubur. Apabila keluar sesuatu dari salah satu dua jalan tersebut, Baik itu benda yang biasa keluar dari situ ataupun benda asing Seperti batu atau uang logam Atau benda-benda yang lain yang keluar dari salah satu dua jalan Maka itu membatalkan wudhu Di antaranya yang kedua adalah keluarnya sesuatu yang najis Meskipun bukan dari dua jalan seperti keluar suatu yang najis dari mulut Atau dari perut Apabila seseorang Tidak mampu Mengeluarkan kotoran dari jalan yang biasa Kemudian dibuatkan Lobang di perut misalnya Maka yang keluar Dari perut tersebut adalah suatu yang najis Dan itu adalah membatalkan Wudhu Meskipun tidak keluar dari Salah satu dua jalan Di antara perkara yang membatalkan wudu adalah hilangnya akal seseorang. Apabila seorang berwudu dan sebelum sholat tiba-tiba dia kehilangan kesadaran atau hilang akal menjadi gila misalnya, kemudian sesaat setelah itu dia kesadar, maka dia diwajibkan untuk berwudu kembali sebelum dia melakukan sholat. Wudu yang dia lakukan. Sebelum dia kehilangan akalnya Maka wudhu tersebut batal Termasuk diantaranya adalah orang yang tidur lelap Maka tidur lelap ini membatalkan wudhu Namun kalau tidurnya adalah ringan Dan dia masih merasakan Apa yang ada di sekitarnya Seperti yang terjadi di zaman sahabat Para sahabat Raja Anum Mereka menunggu waktu Iqomah dan banyak di antara mereka atau sebagian mereka dalam keadaan ngantuk sampai menundukkan kepalanya ngantuk kemudian ketika datang Iqomah maka mereka berdiri dan langsung melakukan solat tanpa berwudu terlebih dahulu menunjukkan bahwasanya tidur apabila itu adalah tidur yang ringan tidak sampai terlelap tidak sampai dia kehilangan Kesadaran Apa yang ada di sekitarnya Maka tidur tersebut Tidak membatalkan wuduhnya Kemudian diantara Perkara yang membatalkan wuduh Adalah menyentuh kemaluan Baik kemaluan diri sendiri Maupun kemaluan orang lain Seperti orang yang Menceboki anaknya Misalnya, maka ini Membatalkan wuduhnya Kemudian di antara perkara yang membatalkan wudhu Yang diikuti oleh sebagian ulama Dan ini adalah pendapat sebagian ulama Adalah Memakan daging ontah Maka ini adalah termasuk perkara yang membatalkan wudhu Mereka mengatakan demikian Berdasarkan hadis Ketika Rasulullah SAW ditanya oleh sebagian sahabat Ya Rasulullah Ana tawadzau min luhumil ibil Ya Rasulullah Apakah kita berwudu Karena Daging ontah atau karena memakan daging ontah Maka beliau SAW Mengatakan naam Iya Artinya kita berwudu Karena memakan daging ontah Hadis ini Dijadikan dalil oleh sebagian ulama' Bahwasanya memakan daging kambing adalah membatalkan wudhu. Itu adalah beberapa perkara yang bisa membatalkan wudhu seseorang. Kemudian setelah itu kita mempelajari tentang tata cara mandi sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mandi ini adalah tata cara bersuci. Yang fungsinya untuk mengangkat Hadas yang besar Di antara Contoh hadas yang besar seperti Seorang wanita Menyelesaikan haidnya Atau nifasnya Maka diwajibkan untuk Mandi Demikian pula junub Maka ini termasuk Hadas yang besar dan dalilnya adalah firman Allah SWT Wa inkuntum junuban Fattaharu Dan seandainya kalian dalam keadaan junub Dalam keadaan Hadas besar maka dalam kalian bersuci Dan sebabnya banyak Sebab wajibnya Seseorang mandi Di antaranya adalah keluar Air mani Baik dalam keadaan Bangun Maupun dalam keadaan tidur Baik keluar air mani tersebut Dengan hak Dengan cara yang diperbolehkan Maupun dengan cara yang diharamkan Maka apabila keluar air mani Dia wajib untuk mandi Kemudian diantara Perkara yang mewajibkan Yang tadi kita sebutkan adalah haid dan juga nifas Demikian pula Bertemunya dua khitan Apabila bertemu dua khitan Laki-laki dan juga wanita Maka Ini mewajibkan Mandi Bagi keduanya Baik keluar air maninya atau tidak Kalau sudah bertemu Dua khitan tersebut maka Keduanya wajib Untuk melakukan mandi ini dan cara untuk melakukan mandi wajib. Atau mandi ini bisa dengan dua cara. Di sana ada cara yang mencukupi dan di sana ada cara yang sempurna. Ada cara yang mencukupi. Artinya kalau kita kerjakan maka kita sudah sah dan sudah cukup. Sudah bisa kita gunakan untuk melakukan ibadah dan di sana ada cara yang sempurna yang dilakukan sunnah sunnahnya cara yang mencukupi adalah seseorang berniat melakukan mandi kemudian setelah itu dia membasuh sekujur tubuhnya membasahi sekujur tubuhnya dengan air dari awal, dari atas sampai bawah Termasuk diantaranya adalah mulutnya Hidungnya Bagian-bagian yang tersembunyi Di badannya Semuanya dikenakan air Disiram air Maka ini sudah mencukupi Meskipun dia tidak melakukan wudu di dalamnya Atau melakukan gerakan-gerakan yang nanti akan kita sebutkan di dalam tata cara mandi yang sempurna Sekedar seseorang Meratakan air Di dalam tubuhnya semuanya Termasuk di antara dalam mulut Dan hidungnya Maka ini sudah sah mandinya Apabila seseorang melihat Sungai Dan dia dalam keadaan junub Kemudian dia memasukkan air dirinya ke dalam air tersebut, air sungai tersebut dengan niat untuk mandi. Maka dia sudah suci. Dan ini yang dinamakan dengan cara bersuci yang mencukupi. Adapun cara bersuci atau cara mandi yang sempurna maka caranya yang pertama adalah mengucapkan bismillah. Kemudian setelah itu dia mencuci Kedua telapak tangannya Mulai dari kanan Tiga kali kemudian Telapak tangan kiri Tiga kali Kemudian setelah itu dia Membersihkan Kemaluannya Yang depan maupun yang belakang Membersihkan kotoran-kotoran yang masih tersisa Baru setelah itu Menggunakan tangan kiri Membersihkannya Baru setelah itu dia bersihkan Tangan kirinya Dengan cara Menggosokkannya di tanah Atau menggosokkannya Di dinding Atau benda yang ada di sekitarnya Sebagaimana Di dalam hadis yang sahih Baru setelah itu Dia berwudu Seperti Kalau dia mau sholat yang caranya tadi sudah kita sebutkan Setelah berwudu Kemudian dia Memasukkan atau menyampaikan air Kepada akar-akar rambutnya Mengambil air Kemudian dia selah sela Rambutnya sampai ke akar-akarnya Mulai dari kanan Tiga kali Kemudian rambut Bagian kiri tiga kali Kemudian setelah itu Dia guyur kepalanya Diguyur dengan air Tiga kali sebelah kanan Kemudian kiri Tiga kali Baru setelah itu dia guyur Seluruh tubuhnya Dia guyur seluruh Tubuhnya Dengan demikian Dia sudah menyelesaikan mandi yang sempurna Mengucapkan bismillah Kemudian mencuci Kedua telapak tangannya Mulai dari kanan Tiga kali Kemudian kiri tiga kali Kemudian mencuci Membersihkan kemaluannya Yang depan maupun belakang Dan juga membersihkan kotoran-kotoran yang tersisa Seperti air mani Dan juga yang lain Baru setelah itu dia mencuci dengan tangan kiri telapak tangan, telapak tangan kiri Kemudian setelah itu dia membersihkan Telapak tangan kiri ini Baik dengan menggosokkan ke tanah Ke dinding atau benda-benda yang lain yang ada di sekitarnya Kemudian setelah itu dia berwudu dengan wudu yang sempurna Kemudian setelah itu dia Mengambil air dan mengusap usap Kepala bagian kanan Sampai ke akar rambutnya Tiga kali Kemudian bagian kiri tiga kali Setelah itu baru Mengguyur Kepala bagian kanan tiga kali Kemudian bagian kiri tiga kali Baru setelah itu dia Mengguyur seluruh tubuhnya Dengan memperhatikan Bagian-bagian badan yang tersembunyi seperti ketiak atau bagian paha atau bagian badan yang lain yang yang melipat maka semuanya harus diratakan dengan air. Semuanya harus diratakan dengan air. Ini adalah cara yang sempurna di dalam melakukan mandi. Kemudian yang terakhir adalah tentang tata cara berwudu. Tata cara bertayamum dan tayamum ini adalah pengganti dari wudhu maupun mandi. Apabila seseorang tidak menemukan air untuk berwudhu ataupun mandi, maka disyariatkan untuk melakukan tayamum. Dan ini adalah termasuk kekhususan umat Nabi Muhammad SAW yang tidak disyariatkan pada umat-umat sebelumnya. Di antara sebabnya adalah karena tidak mendapatkan air Seperti dalam perjalanan Atau dalam keadaan tertentu Atau di antara sebabnya Adalah tidak mampu untuk menggunakan air tersebut Seperti orang yang sakit Yang ditakutkan apabila dia menggunakan air Maka akan termudoroti atau semakin parah sakitnya Maka dalam keadaan demikian dia disyariatkan untuk bertayammu Caranya secara singkat Adalah mengucapkan Bismillah Kemudian setelah itu Dia menemukan Kedua telapak tangannya Ke tanah Kemudian setelah itu dia tiup Ke tanah Atau tempat yang lain Benda yang lain Yang menonjol di atas permukaan bumi Kemudian setelah itu dia tiup Yang ditiup sekali Kemudian setelah itu Dia mengusap Wajahnya sekali Mengusap wajahnya Sekali saja, bukan tiga kali Kemudian setelah itu Yang terakhir Adalah mengusap Punggung dari Telapak tangannya Sebelah kanan sekali Kemudian sebelah kiri Dengan demikian Kita sudah menyelesaikan tayamum Caranya sekali lagi Mengucapkan bismillah Kemudian Kita menepuk Tanah dengan kedua telapak tangan kita Kemudian setelah itu Kita tiup sekali Kemudian setelah itu kita usapkan Ke wajah kita Kemudian yang terakhir kita Mengusap Punggung dari telapak tangan sebelah kanan sekali Kemudian telapak tangan sebelah kiri sekali Dengan demikian kita sudah menyelesaikan Apa yang dinamakan dengan Tayamum Dan Alhamdulillah kita berarti sudah menyelesaikan Tiga cara bertaharah Dan semoga apa yang kita sampaikan Bisa dipahami dan juga bisa diamalkan Dan insyaallah e, besok sore Pada waktu dan tempat yang sama kita akan membahas tentang tata cara solat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang bisa kita sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Seandainya ada kebenaran, maka datangnya dari Allah Taala semata. Dan seandainya ada kesalahan, maka datangnya dari saya pribadi dan juga dari setan. Dan saya memohon ampun kepada Allah. Wabilai Taufik Walidayah. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.